dengan syariah hidup menjadi lebih indah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa sallallahu rasulillahi taksamu marzatiillah وتحبوا باكم لله السلام عليكم آه. السلام عليكم آه. وردك ع على التحيه واجب ولما عليك تسلم صاحب ردك ع التحيه واجب و لما يسلم صاحب ويجولك مرحب يا مرح والسلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سالما لكما رحمة الله وبركاته سبحانه الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah Yang disambung siarkan melalui 101.4 FM Solo Mendengar syukur Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini Kita bisa bertemu kembali ya Untuk program Assalamualaikum Indonesia di hari Selasa Hari yang ke-20 di bulan Muharram 1434 Hijriah Bertepatan dengan 4 Desember 2012 Miladya Bagaimana kabar anda untuk kesempatan kali ini, pendengar? Kabarnya baik, syukur Alhamdulillah ya Subhanallah, luar biasa Allahu Akbar, pendengar Dan semoga juga banyak hal yang kita lakukan di kesempatan kali ini Tidak kita tunda-tunda ya Artinya kalau kita sudah punya perencanaan yang betul-betul matang Kemudian niatan yang baik untuk melakukan hal itu Segera bisa untuk dilakukan Bukan kemudian besoklah gitu ya Nantilah dan sebagainya Karena pendengar ada ada sebuah apa namanya kata-kata hikmah barangkali yang bisa kita sampaikan ke ruang dengar anda ya. Jika kita malas untuk mulai mengerjakan sesuatu di hari ini, belum tentu besok kita mau mengerjakannya. Ingatlah menunda-nunda pekerjaan akan memperberat diri dan akhirnya malas untuk mengerjakannya. Ya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya semangat ya kiroh, untuk bisa melakukan berbagai macam perbuatan yang baik tentunya terbaik dalam kehidupan kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendengar Arda, saya pam di mana anda berada, program Assalamualaikum Indonesia kembali hadir ke ruang darah anda hingga nanti Insya Allah mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian barat bersama dengan saya Salman di meja siar. Kemudian ditemani rekan Fatah di meja operator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan bagi Anda tentunya pendekar nanti bisa bergabung bersama dengan kami ya. Untuk sesi yang kedua, sesi tematik melalui 08, eh 1 betul ya, 2261707777 bisa juga melalui rdsfmsoloedia.com atau di telpon kami 7651818 assalamualaikum Baik pendengar Radio Dawasire, dimanapun Anda berada, langsung saja kita masukin untuk sesi yang pertama, update informasi di pagi kali ini. Sudah kita siapkan beberapa informasi dari beberapa media online tentunya pendengar, yang akan segera kita hadirkan ke ruang darah Anda di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum Assalamualaikum Pendingan Radio Dawasirah dimanapun Anda berada, kita ke informasi lokal ini ya, dulu Dari timlo.net ini ada informasi berkaitan dengan SMP Islam Al-Abidin Ajarkan guru metode menghafal Al-Quran Jadi SMP Islam Al-Abidin ini menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru Al-Quran Dalam pelatihan ini guru akan mendapat pengetahuan tentang cara menghafal Al-Quran Dengan metode Al-Qasimi begitu ya jadi disampaikan oleh Abu Qasim Al-Huri, sekali juga penuh metode Al-Quran tersebut ya. Baik, mendengar RDS itu, satu informasi dari timlo.net, mendengar, di samping itu juga ada informasi yang menarik tentunya, kalau berbicara soal pilkades yang ada di Sukoharjo ya, di mana pemilihan kepala desa di desa Cemani, Kecamatan Grogol, terpaksa ditunda oleh panitia. Keputusan penundaan pilkades tersebut, lantaran jumlah pemilih yang hadir tidak menikorum. Begitu ya Jadi tidak sesuai dengan harapan pendengar Padahal kalau sesuai dengan pasal 23 Perda nomor 3 garing 2006 tentang Pilkades ya Ini harusnya harusnya pemilih itu memang paling tidak itu Langsung bisa datang ke sana pendengar ya Untuk melakukan pemilihan Tapi ternyata pada waktu kemarin Jarang yang kemudian mendatangi apa namanya, kegiatan pemilihan pilkades yang ada di desa cemani ya, kecamatan Grogol, sehingga kemudian dibatalkan. Padahal panitia pilkades desa setempat telah memperpanjang waktu pemungutan suara hingga dua kali, namun hingga pukul setengah lima sore, pendengar ya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum memilih melebihi 50% dari total DPT berjumlah sekitar 16.778 ya, orang. Ini sesuatu hal yang barangkali memang <laughs> Ya sungguh aneh tapi nyata pendengar ya Itu dia tidak ada 50% pendengar Baik itu dari Cemani ya Berkaitan dengan informasi lokal Kemudian kita menuju ke nasional pendengar Ini ada informasi berkaitan dengan penahanan Irjen Joko ya Jadi Polri katanya menghormati proses hukum Yang berjalan di komisi Apa namanya pemberantasan korupsi ya Pendengar berkaitan dengan apa namanya kemarin dugaan kasus korupsi simulator SIM Mabes Polri tidak mempersoalkan penahanan mantan Kepala Kopres Lintas Polri Irjen Joko Susilo Joko ditahan di Rutan KPK di kompleks Pomdam Jaya Guntur Jakarta Selatan terkait dengan perkara dugaan korupsi proyek simulator SIM begitu ya ini tidak masalah katanya menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suwardi Alius dalam pesan singkatnya tadi pagi Kemudian kita menuju ke informasi yang lainnya, pendengar. Katanya pagi kali ini Presiden SBI akan menghadiri puncak Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional yang hari tahun ini jatuh, apa namanya, memasuki hut yang ke-67 ya, PGRI di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Jadi rencananya pagi kali ini, pendengar ya, Presiden akan datang di hari peringatan puncak Hari Guru dan peringatan juga PGRI Jadi tema besar peringatan Untuk Hari Guru saat ini adalah Profesionalitas Guru Sejalan dengan target pemerintah katanya Penyiapan lapangan kerja harus sejalan Seiring dengan Kesusiaan pasukannya yang akan Memanfaatkan lapangan kerja katanya begitu pendengar ya Baik kemudian satu lagi Kita ke Hidayatullah.com pendengar Berkaitan dengan warga Kristen Filipina yang mendukung Zionis Israel Warga Kristen Filipina mendukung Zionis Israel. Lebih dari tiga ratusan warga Kristen Filipina berunjuk rasa di Manila, ya, untuk menunjukkan solidaritas mereka atas negara Yahudi Israel, katanya. Jadi lagu-lagu berbahasa apa namanya, sofar, gitu ya, semacam trompet khas ritual Yahudi terbuat dari tanduk domba. Ini berkumbandang lewat pengeras suara. Ketika ratusan warga Kristen Filipina pro Israel Menelusuri jalanan ramai di distrik bisnis Manila, pendengar. Jadi mereka mengibar-ngibarkan bendera Israel begitu ya. Di tengah-tengah banyak dukungan kepada Palestina dan juga kecaman terhadap Israel, justru di Filipina, warga Kristen sekitar 300-an warga di sana berunjuk rasa menunjukkan pendapat atau mendukung solidaritas mereka atas negara Yahudi Israel begitu ya. Ini semakin ramai gayanya pendengar. Oke, pendengar itu beberapa informasi yang kita sajikan ke ruang dengar ada di update informasi untuk kesempatan kali ini baik dari media lokal maupun juga dari media nasional sudah kita hadirkan untuk anda dan semoga juga menambah ya referensi buat kita di kesempatan pagi kali ini pendengar. Baik, kita akan jeda dulu pendengar nanti setelah kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Tapi kita akan dengarkan dulu yang berikut ini dan semoga juga anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia. Dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disabung siarkan melalui 101,4 HIS FM Solo. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. راديو دعوة شرعيات. ساتي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. وصافينا رسول الله. تكتب مرضات الله. Wajib bagi kaum Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Media Dawas Syariah 107.1 S.FM Solo dengan Syariah hidup menjadi lebih indah yang disabung siarkan melalui 101.4 FM Solo. <tik> Ya, program Assalamualaikum Indonesia menyapa anda di kesempatan kali ini pendengar dan kami juga akan menyapa anda terutama yang baru saja bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini melalui 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disabung siarkan melalui 101.4 FM Solo pendengar. Baik kalau tadi di awal anda sudah menyemak ya di update informasi beberapa media online Yang mengabarkan atau juga memberitakan berkaitan dengan perkembangan terkini Sekarang kita menuju ke segmen selanjutnya, segmen yang kedua, yaitu tematik Berdengar di segmen tematik kali ini untuk kesempatan Selasa 19 Muharram 1434 Hijriah Bertepatan dengan 4 Desember 2012 Miladiah Kita akan coba bahas sesuatu hal yang asik ya Ini berkaitan dengan serumpun tapi sering tak akur Serumpun tapi sering tak akur pendengar Ya, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada Serumpun tapi sering tak akur Inilah kiranya gambaran hubungan antara Indonesia dan Malaysia selama ini Dua negara yang sering digambarkan sebagai negara tetangga atau jiran ini seringkali terlibat konflik dari tingkat paling kecil hingga paling besar begitu ya. Sesuatu hal yang sifatnya sepertinya sepele begitu ya sampai sesuatu hal yang luar biasa. Ini sudah menjadi pengetahuan bersama masalah TKI di Malaysia misalnya seringkali menjadi pemicu panasnya hubungan kedua negara. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa Malaysia tidak menghargai ...bahkan seringkali melecehkan dan melakukan penyiksaan terhadap para TKI. Sementara bagi Malaysia, TKI seringkali dianggap sebagai tenaga rendahan pendengar. Kemudian konflik lainnya juga terus terjadi. Misalnya perebutan atas kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Perusahaan itu berakhir dengan keluarnya keputusan Mahkamah Internasional... ...yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan... ...kepada Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 ya. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di pihak Indonesia berdengar. Kemudian belum lagi kasus perselisihan yang terjadi di Blok Ambalat... ...pada tahun 2005 yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono... ...meminta TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia... Kita juga masih ingat betapa bidang seni budaya juga turut menjadi persoalan tersendiri... ...bagi kedua negara tersebut. Penggunaan lagu Rasa Sayangi gitu berdengar ya. Barangkali anda juga kenal ya. Rasa Sayangi. Rasa Sayang Sayangi. Pada kampanye promosi wisata, pariwisata Malaysia di tahun 2007 lalu... ...dan diklaim Reyok Ponorogo yang disebut sebagai barongan... ...sebagai kesenian asli Malaysia pada 2008... ...serta kasus masuknya tari pendet ke dalam acara promosi Malaysia oleh Discovery Channel. Ini juga menjadi sederetan contoh konflik antara Indonesia dan juga Malaysia. Beberapa kejadian itu memunculkan jargon plesetan, sebutan Malaysia sebagai malingsia katanya begitu. Aksi lanjutan dari sentimen ini adalah sweeping terhadap warga Malaysia yang ada di Indonesia serta banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan ganyang Malaysia begitu ya. Iya, di bidang olahraga pendengar, pemukulan atlet karate Indonesia oleh petugas keamanan Malaysia pada Agustus 2007 juga sempat menjadi masalah tersendiri. Kasus teranyar yang terjadi adalah saling ajak bahkan baku hantam yang terjadi antara supporter Indonesia dan Malaysia dalam pertandingan grup 8 Piala AFF Grup B ya, bukan grup 8 ya. Grup 8 B Piala AFF AFF antara Malaysia Indonesia dan saat pertandingan antara Malaysia Singapura di Stadion Bukit Jalil Malaysia Beberapa waktu yang lalu pendengar ya bahkan sempat beredar video yang berisi penghinaan supporter Malaysia Terhadap Indonesia dengan kata-kata yang tidak pantas untuk disampaikan pendengar apa yang sebenarnya terjadi antara kedua negara Indonesia dan Malaysia Sehingga sepertinya sering terlibat ketegangan Bagaimanakah seharusnya dua negara jiran ini membangun hubungan yang harmonis, terlebih bila kita mengingat bahawa antara keduanya masih satu rumpun Melayu yang kuat memegang nilai-nilai keislaman. Ya, nanti Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita beliau direktur pusat kajian hubungan Indonesia Malaysia. Sekaligus juga dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada Dr. Musni Umar ya pendengar ya. berkaitan dengan bahasan kita di kesempatan kali ini, yakni satu judul yang kita beri nama serumpun tapi sering tak akur. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di pagi kali ini pendengar via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226. 170777 Bisa juga melalui rdsfmsolo.yahoo.com Kenapa kemudian antara Malaysia dan Indonesia sering terlibat atau adanya ketegangan di antara kedua negara tersebut Bagaimana seharusnya agar kedua negara yang sama-sama serumpun dan juga memegang yang nilai-nilai tradisi keislaman Ini bisa membangun hubungan yang harmonis begitu anda bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya baik pendengar Radio Dawas Raya Dimanapun anda berada yang masih terus setiap bergabung bersama dengan kami Satu hal yang barangkali memang sudah sering kita dengarkan dan kita perlihatkan begitu ya Di banyak media sering juga memblow up berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini Sepertinya kok tidak harmonis Sesuatu hal ya, ria-ria kecil barangkali yang sempat muncul Kemudian sempat di-blok up juga oleh banyak media masa dan kemudian bisa menjadi besar begitu ya Baik, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita langsung saja akan terima penelpon yang pertama di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus di Waringin Rejo, penelpon yang pertama. Iya. Yeah. Silakan Pak Agus, ini berkaitan dengan serumpun tapi tak akur, sering terjadi bersih antara kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Seperti apa menurut Anda Pak Agus? Ya. Yeah. Kelemahan Indonesia sendiri, Pak. Oh gitu ya, kelemahan Indonesia. Kenapa, Indonesia ya? kurang wiswa, gitu. Hmm, mm -hmm. kurang wiswa. Kurang wiswa. Kalau kita lihat hmm. di antara Indonesia dan lainnya, ya, yang kalung yang perbatasan itu ada Filipina, ya, uh, Papua Nugini, uh, terus uh, apa namanya, uh, Laos atau apa ya? Hmm. Ya, ini kan yang punya atau Singapura. Hmm. Yang punya masalah kan hanya Indonesia, eh, Malaysia saja Gitu ya? Iya Di antara kita berbatasan dengan negara hmm. Hmm. Ee, itu Atau mungkin dengan Australia gitu Atau mungkin dengan sekarang Timur-Timur eh, eh, Ini yang bermasalah kan hanya dengan Malaysia yang Yang bermasalah banyak gitu Tidak wibawanya e, di mana Pak? Ya tapi kan eh, hanya persikan-persikan enggak begitu terus dengan sampai sebuahnya dan Marcial gitu hmm. ini lah like, Indonesia yang kurang wibawa ini nggak punya wibawa gitu di mananya Pak Gus wibawanya ya. di mana nih kau nggak tahu e mungkin dari hal di diplomasinya ya gitu, pak diplomasi ya. E diplomasi mungkin juga e katakan iya ini ya mungkin di diplomasinya ya mungkin e okay. kepadaiannya mm -hmm. e dari segi apanya ya eh, kepadai mungkin kita itu mungkin e agak kalah gitu kalau dulu orang-orang Malaysia itu belajar dengan kita, malah kita itu banyak banyak belajar dengan mereka gitu. Uh, dulu orang-orang katakan -orang zaman uh, zaman kecil ya saya dengar ya, tak benar atau tidak gitu. Rata-rata orang Malaysia itu uh, kuliah di Indonesia. Sekarang orang Indonesia malah kuliah di, di Malaysia. Termasuk mungkin salah contohnya akan habis hmm. akad ya itu. Ini rata-rata karena Malaysia itu makmurnya kelihatan gitu, hmm. gitu makmur, gitu ya, sebenarnya dari pelajar kita gitu. Kita mungkin ya, ya dibilang makmur, tapi ya kenyataannya ya negaranya juga eh, masih kusut kusut kene gitu. Eh, masih eh, stabilnya stabilitas kita itu, menurutnya juga belum begitu stabil ya gitu. Yeah. Ya sehingga ya. Kita sendiri tidak punya wifel karena kestabilan kita dalam negara gitu, e, mungkin apakah e, karena faktor demokrasi kita ataukah faktor e, mungkin yang lainnya gitu? Juga ya seperti ini bagi saya adalah, ya ini kelemahan kita sendiri gitu ya. Dengan okay. kita dengan hmm. perbatasan dengan Filipina dengan yang kita macam ya? macam, hmm. okay, okay. dengan Papua Nugini, wah, enggak berani Papua Nugini dengan kita. Ente? Timur-timur ya apalagi yang orang baru gitu Saya <laughs> okay. kira gitu Saya kira okay, itu ya Itu ya persoalannya di masalah kewibawaan ya Mungkin okay, yang okay, pendengarnya yeah. kalian yeah. nanti uh, Ada lainnya gitu Oke okay, yeah, Pak Agus Terima kasih juga Pak Agus Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Pak Agus yang ada di Waring Rejo ya Jadi Indonesia ini tidak punya wibawa pendengar ya Di mata Malaysia Barangkali demikian ya Sehingga kemudian dengan mudahnya mendapatkan apa namanya perlakuan-perlakuan yang barangkali tidak diinginkan oleh warga negara Indonesia begitu ya. Ini satu opini dari Pak Agus yang ada di Waring Rejo. Baik pendengar RDS kalau dulu memang kita melihat ya Malaysia itu butuh guru dari negeri kita. Sehingga kemudian banyak orang-orang Indonesia yang dijadikan sebagai dosen di sana untuk memberikan pengajaran. Atau juga pendidikan bagi warga Malaysia Akan tetapi seiring sejalan dengan waktu yang ada Kemudian malah berbalikan begitu ya Bahkan sekarang ini malah mahasiswa-mahasiswa kita yang datang ke Malaysia Bukannya dari mereka yang datang ke sini Kenapa? Karena memang barometernya sudah berbeda ya Kalau dulu Indonesia barangkali dijadikan sebagai acuan Akan tetapi dalam perkembangannya seiring sejalan <laughs> Malah dijadikan pacuan begitu ya Baik kita akan menuju ke penalti berikutnya di tujuh enam ada Abu Mujahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Almar. Iya, gimana Pak Abu Mujahid? Sehat sehat saja, Mas Almar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Almar. Iya, ini soal Malaysia ya. dan Indonesia ya? Yang... Iya, Malaysia sama Indonesia, Mas. Betul. Ya. Nah kita Ia. sebagai orang Islam kita berperjuangan kembali pada al alquran sunnah. Kita hmm. tarik dua negara itu sebenarnya ke pandangan Islam sama Mas. Gitu ya? Sama nasionalismenya. Hmm jadi kurang Islam tidak perlu membela mana yang mana, tidak perlu Begitu, ya kan? nah. Biar biarannya selesaikan sendiri. Kalau hmm. perlu memang, ya biar mereka gontok gontorkan Islam yang mengambil manfaat kita aja. Oh, di mana manfaatnya, itu, ya Pak kan? Taufik? Ya nanti kalau memang hmm. suatu saat Allah yang tak yang atur kita, kita ya, hmm. siap siapkan itu hmm. kan? yang jelas. Kita tidak perlu membela salah satu atau seorang nasionalis apa oh, ya, ya. Nah, kan? Dan kita kan punya fuhron, lah, kan? Ya. Nah, Jadi hmm. kita right. tidak perlu posing-posing lah, ya. Mengatakan yeah. kita ketukir, ya. disoalkan politik mereka, <laughs> itu kan masalah politik. Ya. Okey baik. Nah, masalah politik dan itu bukan urusan orang Islam, itu ya. Hmm. Urusan-urusan orang-orang sama nasionalis, dekat. Ya. Nah, orang Islam itu harus benar-benar malah bersiap-siap untuk. Apa islamnya terjadi untuk mengambil manfaat Kalau memang akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Kan gitu Itu lah ya Itu harusnya teriap-iap Demikianlah okay. benar -benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kenapa juga dipusingkan dengan urusan kedua negara ya Lebih baik diam seru bahasa Biarkanlah begitu ya <laughs> Oke okay. Baik yang jelas pendengar ya Kalau kita berbicara soal Malaysia dan Indonesia Memang ada kesamaannya ya kalau berbicara soal mayoritas penduduk yang ada juga Islam begitu. Kenapa kemudian ya terjadi semacam perpesan Adakah indikasi ya Sesuatu hal yang kemudian memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu Agar Malaysia dan Indonesia ini terus semakin gontok-gontokan Dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau seperti apa begitu Kita akan ke selanjutnya di 7651818 ya Kali ini kita menuju ke Pak Heru yang ada di Klateni Ya Pak Heru, Assalamualaikum Pak Heru Iya, kalau Pak Heru gimana Pak Heru pendapatnya? Ya Indonesia di harga ini mah manakara panakut. Hmm? Kalau kita punya presiden kayak Pak ya punya wibawa di masyarakat rakyat, Ini juga soal wibawa ya? ya iya. Pimpinan hmm. yang penting ada wibawa di masyarakat di rakyatnya, oh manakara lah. Oh gitu ya? Jangan ngakut, oh ya. <laughs> ada gitu contoh. Ya. Sebenarnya kita berusaha diluar sendiri. Oke. Okay. Seperti pilih itu kan bagus. Kalau tidaknya pembantu mereka yang berkaitan ke perat negeri ini. Presidennya langsung mati. Ya terputus Pak Heru ya. Pak Heru yang ada di Kelaten ya. Sama dengan Pak siapa tadi Agus yang ada di Warung Rejo ini berkaitan seputar Wibawa. Yang dimiliki oleh penguasa di negeri ini. Yang katanya juga tidak dihargai oleh warganya sendiri ya. Kenapa kemudian juga dihargai oleh apa uh, namanya orang lain atau juga di luar sana? Pudingar ya. Baik kita menuju ke Pak Bambang yang ada di Wonogiri. Pak Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masalah. Lama tidak kelihatan Pak Bambang. Iya. <laughs> Semoga baik-baik saja Pak Bambang ya. Iya baik. Jia ke Pak Bambang, bagaimana nih ya. katanya dengan Malaysia dan Indonesia? Kalau menurut saya itu hmm. yang kurang ajar itu Malaysia. Oh malah begitu ya. Kenapa ini Pak? Tidak tahu sesama negara muslim mm -mm. Yang mayoritas mm -mm. Tapi dia tidak tahu kemuslimannya oh, Tahu tak TKI Islam mm. Malah dipukuli di Malaysia ya. mm. Nah itu mm. Kalau memang uh, Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam biar mm. saja mm. Umat Islam yang ada di Indonesia Mencari makan di sana oh, gitu ya. Kan bukanlah kita itu bersaudara hmm, sama Muslim saudara ya. Nah, hmm, tapi okay. kelihatannya nilai-nilai hmm. Islam itu tidak dijunjung di sana. Hmm. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah Coba, di sini ya. Kalau, di, hmm. kalau dijunjung tinggi, hmm. nah, tidak ada itu. Hmm. Hmm. Oke okay, baik terima kasih Pak Bambang terputus juga nih ya. Seperti Pak Heri yang ada di Klaten ya terputus. Baik Pak Bambang berpendapat ini salahnya Malaysia Kenapa kemudian tidak menerapkan nilai-nilai Islam begitu ya Secara kafah barangkali Sehingga kemudian terjadi hal semacam ini Kalau menjunjung tinggi-tinggi nilai Islam begitu ya Artinya ada sisi aplikasi yang dilakukan di lapangan Sesuai dan juga sejalan dengan hal tersebut nah, Ini dia ya Jadi Pak Bambang di mana kiri Kita menuju ke penelfon selanjutnya di 7651818 di kesempatan kali ini Abu Daud ya, Abu Daud yang ada di mana nih? Kita akan sapa dulu, Assalamualaikum Assalamualaikum Iya, Abu Daud di Gunung Kidul? Iya Kabar baik, semoga bagi kali ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jih, semoga Pak Abu Daud Ini saya itu Dengan bentar, eh, eh, itu, Memang kurang lebih itu. Jadi punggung permasan itu memang ah, Ya ini putus-putus so, -putus ini kerja, suaranya nggak terdengar adik, dengan jelas. Itu lebih dibawah. Kan, hmm? Jadi malu nih. Oke, ini nggak Jadi... begitu jelas ini Pak Abu Daud. Barangkali bisa dikondisikan nih sinyalnya nggak begitu jelas ini Saya terima. Halo. So, iya lo nggak be begitu saya, begitu jelas. Saya terima di sini. Oh iya. oh iya, barangkali ah, ada sinyal yang bisa diperjelas di luar atau di mana begitu monggo, silakan. Iya <tell> <tell> terputus ya, paling nanti bisa dicoba kembali. Abu Daud yang ada di Gunung Kidul ya, yang terdengar cuma seputar wibawa tadi ya, tapi apanya ya belakangnya tadi belum ketahuan secara persis ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon yang selanjutnya untuk anda di kesempatan kali ini. Kita masih berbicara soal Indonesia dan juga Malaysia ya. Hubungannya yang tidak akur ya, serumpun tapi sering tak akur begitu. Kita menuju ke penelpon berikutnya. Kali ini kita menuju ke eh, Klaten ya. Ada Pak Umar atau siapa siapanya? Kita menuju Klaten dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar nih ya? Iya. Iya, mau ngobrol Pak Umar silakan. Masih, kasih. Uh, gini, saya sangat karenah kalau menyuguh Malaysia itu kan tertarik karena apa? Hmm. Saya sudah hampir 9 tahun De? tinggal di Malaysia. Oh begitu, ya. pernah di sana ya? Oh iya, hmm. dan sudah mem memiliki kartu penduduk. Kartu penduduk di sana, Malaysia? Uh, hmm. Artinya penduduk boleh tinggal selamanya, tapi bukan warga negara. Oh, ngetan jin jin. jin. Uh -huh. Jadi saya lihat hmm. kelemahannya memang harga diri rakyat Indonesia di sana itu sangat rendah. Oh begitu ya, harga dirinya sangat rendah. Setiap orang Indonesia dipanggil Indun. Apa itu, itu kelihatannya pesimis dan merendahkan. Karena jadi ya, itulah dinilai dari segi setiap anu mengiraikan PKI wanita itu rendahnya di situ. Okey, ya, ya. Karena ya, ya. pemerintah hmm. Indonesia tidak memberikan kesejahteraan rakyatnya, maka hmm. itulah yang terjadi. Ya. Yeah. Kalau sebetulnya banyak hmm. hutan itu ditanam pepasawet seperti di Malaysia itu hmm. bukit-bukit dibatasi di pokoknya hmm. diganti dengan sawit Indonesia kalau bila macam itu lebih Malaysia itu. Hmm. Itulah. Jadi memang Indonesia itu sangat tidak dihargai di sana orang-orang Oh, begitu ya. Tidak Terus dihargai. Waalaikumsalam warahmatullahi, oh, ya. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi orang Indonesia di Malaysia ini katanya enggak mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya begitu ya. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Umar yang dari Klaten, di sana disebut dengan Indon begitu ya. Beliau ini sudah berpengalaman artinya sudah pernah 7 tahun datang di sana begitu ya untuk bekerja di sana dan bahkan sudah menjadi warga sana ya artinya bukan warga negara tapi juga diperbolehkan untuk tinggal selamanya katanya di Malaysia. Ini sesuatu hal yang barangkali gambarnya semacam itu ya di sana ya, di negara Malaysia bahwa ternyata juga banyak dari apa namanya warga kita yang juga setiap apa ya, mungkin setiap periode tertentu juga dikirimkan ke Malaysia untuk menjadi TKI ini. Karena juga pemerintah tidak memberikan ruang tersendiri barangkali ya berkaitan dengan hal itu. Sehingga kemudian mereka berbondong-bondong ke sana untuk mendapatkan apa? Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah ngupo ya upo ya. Untuk mendapatkan upa, upo ya. Baik kita menuju ke Pak Hadi yang ada di Solo. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hadi yang ada di Solo. Kabar baik Pak Hadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Masih di rumah Pak Hadi. iya. Mungkin Pak Adi kaitannya sama serumpun tapi sering tak akur ini Pak Adi Ini e, sewaktu saya berkunjung ke Malaysia Mas, Ini bersama dengan membawa 150 pada saat itu Laki-laki ya, kata, hmm. bapak, ya hmm. kata -kata semuanya. Setelah saya selami ternyata selain data yang ditunjukkan oleh Bapak-Bapak tadi Bahwasannya orang-orang e, kita di sana tidak terhormat itu Sisi lain itu karena perilaku kita sendiri, Mas ini. Gitu ya, perilaku ya, kita orang ya. Perilaku orang kita hmm. sendiri di sini. Iya, hmm. di sana yang uh, dengan aturan setempat terkadang hmm. tidak nurut hmm. ya, kemudian ya. berbuat sesuatu yang negatif gitu. Ya kalau dilogikkan sama, Mas, kalau kita kedatangan orang, kemudian mereka tidak nurut kepada kita, kemudian berbuat semau sendiri, kita juga gerah akhirnya kan? Iya. Seperti hmm. itu kasus yang yang saya selami selama saya berkunjung di Malaysia itu, ya. hmm. kemudian yang kedua ini di Malaysia itu kalau tadi urusan tenaga kerja itu hmm. Sebagian besar itu pemiliknya bukan orang Malaysia mas, oh begitu ya, orang, -orang Inggris mas itu, orang-orang Eropa iya. ya malah iya orang-orang hmm. mereka mas itu mas, orang-orang hmm. bule sehingga, ya. sehingga E, permasalahan yang pas itu menurut saya loh ya ini ya sepengetahuan yeah, yeah, saya yeah. itu bukan antara orang Indonesia dengan Malaysia mm. bicara pekerjaan itu antara orang Indonesia dengan bule gitu cuma mm. tempatnya di Malaysia, Malaysia mm. gitu yeah, yeah. itu yang kedua yeah. kemudian yang ketiga e, hal seperti tarian apa itu ada reo kemudian mm. ada lagu Manise dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah ulah anak-anak kecil mas ini mas, hmm. bukan negara Malaysia ini begitu, belum ya? belum negara Malaysia. Jadi hmm. sama seperti di Indonesia ada LSM yeah. yang misalnya mengusung lagu mana luar negeri kemudian hmm. diklaim oleh oleh LSM itu misalnya begitu. Yeah, yeah. Jadi ini masih tingkatnya tingkat anak-anak seperti anak-anak mengadu pada orang yeah. tua. Bukan antara orang tua dan orang tua ini masih. Artinya ada yang memang dibalik itu ada yang membesar besarkan begitu Iyalah atau gimana? Iya, lah di situ hmm. permasalahannya itu harus hmm. harus dicermati betul, yeah. begitu bahwasanya ini adalah masalah anak kecil hmm. yang yang di Indonesia karena dulu pernah ada istilah ganyang Malaysia jadi yeah. mudah tersulut yeah, yeah. Ini perlu dicermati hmm. yang ketiga kalinya. Hmm. Kemudian yang terakhir, mau tidak mau Indonesia dan Malaysia itu adalah negara muslim masing-masing. Hmm, betul, mayoritas yeah. banyak hmm. yang muslim. Yeah. Ini rumpunnya juga sama, Melayu, walaupun satu rumpun jarang rukun gitu ya. Hmm. Enggak ada betul begitu. Itu E, kalau saya yang memandang itu ada unsur yang lain bagaimana Indonesia Malaysia itu pecah itu loh mm -hmm. yeah. Ini sebagai sebagai orang Islam taruh waspada betul. Waspada ke situ ya, ya lebih ya. ya kita mm -hmm. nggak nggak usah Indonesia nggak usah Malaysia selama mm -hmm. itu musrih ayo kita bareng bareng begitu. Jika okay. mm -hmm. lo frame nya seperti itu ya kita sebagai orang Islam nih ya orang Islam kita akan bisa bisa menjaga begitu. Kira-kira itu yang perlu diwaspadai nanti yeah. kalau diantara kita umat Islam diajak mm -hmm. oleh mereka. Hanya karena gara-gara uh, supporter si Pak Bulan saja kanyang Malaysia. Karena ucapan-ucapan. Ikut-ikutan, gitu ya. istilahnya, sedikit-sedikit kanyang Malaysia. Malaysia <laughs> itu siapa? Hmm. Mereka itu adalah orang-orang Muslim yang yeah. berlaku itu kadang mereka yang bukan Muslim. Kalau toh Indonesia dan Malaysia itu Oh, tidak ada yang mengatakan KTP-nya Muslim Itu hmm. hanya KTP Tapi perilakunya terkadang Perilakunya Islamim okay. hmm. Ini jadi sebuah pertimbangan yeah. Itu Mas Alman Baik Jih ya. Maturuan Pak Adi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ya itu ya Ada beberapa hal tadi yang disampaikan beliau Di antaranya adalah Perilaku kita sebagai orang Indonesia Ketika tinggal di sana juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya ini kemudian juga mengakibatkan dampak berikutnya atau juga efek selanjutnya pendengar Kemudian juga tadi beliau sampaikan juga berkaitan dengan yang namanya pemilik-pemilik ya Di perusahaan-perusahaan barangkali atau juga tempat-tempat tertentu yang memang secara apa namanya Pekerjaan butuh tenaga kerja begitu sehingga kemudian harus mengundang orang Indonesia Dan itu bukan orang Malaysia asli akan tetapi orang-orang dari Eropa tadi ya seperti Inggris katanya demikian satu hal yang menarik adalah kalau terakhir tadi disampaikan Pak Adi menggarisbawahi Bahwa kita adalah bangsa yang sesama muslim ya Artinya bangsa yang memang mayoritasnya adalah umat islam Kemudian kalau ada sesuatu hal yang kecil dihembus begitu ya Ditiup ya sehingga kemudian menjadi membesar-membesar Api ya kalau ditiup membesar-membesar-membesar begitu Ini ada pihak-pihak tertentu barangkali yang memang ikut andil bagian di sana untuk terjadinya konflik yang berkepanjangan antara negara Malaysia dan juga Indonesia pendengar. Baik pendengar, itu dan kita masih menunggu juga bagi Anda tentunya di kesempatan kali ini sebelum nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di jam 8 pagi lebih ya. Ada Dr. Musni Umar selain beliau sebagai sosiolog dari UIN, juga direktur Pusat Kajian Hubungan Indonesia Malaysia ya. Nanti kita akan coba ngobrol bersama dengan beliau, berbincang di kesempatan pagi kali ini berkaitan dengan tema yang sedang jadi bahasan kita. Serumpun, tapi sering tak akur, begitu ya. Oke, kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818, pendengar. Kita akan sapa penelpon yang kesekian kalinya. Ada dari Pak Firdaus yang didiklah Tena. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa aja. Siapa? Tidak dalam enggak nampak. Oh iya, itu untuk kalangan tertentu itu. Di oh gitu ya. Ini di sini bagiannya di pemberitaan Tentang uh, serumpun hmm. tapi atur ya. Iya. Iya. Uh, kita sebagai umat Islam uh, membaca situasi wasi hari ini. Iya. Yeah dengan background apa yang terjadi pada masa hmm. lalu atau part yang masa lalu. Jadi menurut apa yang saya pahami, hmm. apa yang saya pahami, yeah. memang isu ini sudah ada sejak sejak zaman Pak Karno hmm. gitu loh. Jadi yeah. waktu kalau tidak keliru ya yeah. konfrontasi konfrontasi Indonesia Malaysia ini mm. sudah ada sejak zaman Pak Karno ketika Malaysia ingin menggabungkan Kalimantan itu menjadi bagian dari Federasi Malaya, hmm. eh, kan kemudian Pak Karno menolak itu karena Pak Karno menganggap bahwa Inggris apa? E, Malaysia itu hanya punik negara punika Inggris, e, itu kan? koloni Inggris, yang artinya e, negara underbunnya penjajah imperialis, gitu. Dan itu kenyataannya orang oh, seperti itu, gitu loh. Itu memang kenyataan ya. seperti itu. Jadi kalau kita ya. lihat benderanya ya. Malaysia, memang di sana unsur benderanya Amerika masuk, unsur benderanya Great Britain juga masuk, Inggris Raya juga masuk, ya kan? Jadi ini, ini mang faktanya seperti ya. itu sampai terjadi konfrontasi peperangan sebenarnya itu. Dan ketika terjadi konfrontasi, siapa yang membela Inggris? Ya, ya Australia dan Inggris apa yang siapa yang ambilnya Malaysia, ya, Australia dan Inggris. Itu membuktikan gitu loh bahwa uh, apa yang diindikasikan uh, oleh Pak Karno itu memang benar waktu itu gitu kan. Hmm. Nah, kesalahannya ketika pada pemerintahan Pak Harto eh, kan, Pak Harto ngelepeh gitu loh. Hmm. Menyerah istilahnya gitu loh dengan semangatnya Pak Karno Yama itu menentang kolonialisme, imperialisme Uh, jadi, Malaysia itu kan hanya punikanya Inggris, kan gitu uh, Yang di diindikasikan ingin memecah belah Indonesia lewat Kalimantan nantinya, gitu loh uh, Ketika hmm. Pak berpindah ke Pak Arto dengan konspirasi super semarnya, uh, kan uh, Pak Arto menyerah, artinya menyerah itu is rangkulan, gitu loh, dengan Inggris hmm. uh, Dengan Inggris, dengan Australia itu rangkulan, gitu loh Mm. artinya dengan Zionis itu rangkulan kata mm. lagi itu ini, ini kita bicara gitu aja bang kemang konspirasinya mm. konspirasinya itu sudah melibatkan Inggris, yeah. Australia dan Zionis. Nah, jadi kalau kemudian orang Indonesia yang waktu Pak Karno itu di di istilahnya dihasung untuk uh, menjaga harga diri mm. uh, anti kolonialis, tapi ketika kepemerintahan penguasa itu Transisi ke Pak Harto Kemudian Pak Harto menyuruh anak Istilahnya melegitimasikan uh, Warga negara Indonesia itu Untuk jadi buruh Jadi budak di Malaysia Ya konsekuensinya seperti itu hmm, hmm. Karena memang kenyataannya sebagian pengusaha-pengusaha Di Malaysia itu uh, uh, ber Berpemikiran Inggris dan Singapura Artinya yeah. memang berpemikiran penjajah hmm. ini, ini memang gitu kenyataannya gitu jadi kalau kita ambil kesimpulan dari itu, bagaimanapun juga memang ada pihak ketiga yang bermain, bahkan sampai sekarang hmm. gitu loh. Karena Inggris tahu betul bahwa Kalimantan itu bisa menjadi daerah potensial Bahkan dulu pernah kan ada isu bahwa pemerintahan ibu kota negara itu mau dipindahkan ke Kalimantan, hmm. ya kan? Karena memang kita sama-sama tahu betul bahwa Kalimantan itu daerah potensial, kaya sumber daya alamnya, ya kan. Ini ini memang kenyatanya seperti itu. Jadi yang justru yang kita waspada sekarang ini bahwa uh, di mana ada konflik, di mana ada celah, di mana ada permasalahan yang sifatnya trigger-trigger penjauh kecil, hmm. di situ pihak ketika Ikut, dimungkinkan ya. masuk, hmm. entah lewat. Uh, agen-agennya yang berupa investor, entah yang berupa LSM, entah yang berupa apapun itu namanya, tapi ada kemungkinan, ada kesempatan mereka masuk bermain hmm. dan intinya tujuan mereka itu apa? Wong tujuannya juga imperialis, namanya imperialis, ya, ya. Terus, ya kan ya. dipecah-pecah, ah, hmm. ya kan secara wilayah, secara pemikiran secara uh, mindset ya kan, kemudian untuk dicacah, dikuasai hmm. gitu, jadi saya se sepakat dengan ya uh, Tad, uh, Nur Nurhadi tadi memang hmm. ini ada ada ada pihak ketiga juga yang bermain hmm. bukan hanya murni hanya Malaysia dan Indonesia gitu okay. loh hmm. jadi ya ketika terjadi konfrontasi kenyataannya yang membiayai Malaysia menyokong Malaysia senjata dan seterusnya itu pihak Inggris dan Australia yang konotasinya adalah Zionis gitu lah Ya gitu kita waspadanya di situ. Hmm. Jadi jangan mudah terprovokasi, hmm. jangan mudah terpecah belah hanya untuk kepentingan perut-perut Zionis, nafsu-nafsu hmm. Zionis, para penyembah setan yang hmm. mereka mempunyai tujuan akhir yaitu mendirikan negara Israel raya dengan membumi hanguskan Palestina. Hmm. Itu loh, udah, udah, memang gitu. Hmm. Ya gitu ah. Saya mengucapkan alhamdulillah semoga bermanfaat kesalahan datang dari saya akan mohon dimaklumi dan semoga Allah mengampuni kebenaran alhaq pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla untuk insan ITS kaum muslim ya. dan ahli Salman. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini begitu ya ada sebuah skenario tadi yang beliau sampaikan tentunya pendengar Baik pendengar RDS FM, dimanapun Anda berada masih terus setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini salah nanti di jam 8 lebih sedikit ya Kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita di kesempatan kali ini Namun pendengar kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak informasi, kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat Dan nanti seolah kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita untuk berbincang bersama dengan beliau-nya berkaitan dengan satu hal yang tengah menjadi perbincangan kita ya di kesempatan kali ini pendengar. Baik pendengar semoga anda masih terus setiap bergabung bersama dengan kami di 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101.4 His FM Solo. عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان ناسا قالوا بالدينار شكرا انت واظب منيم رديسفم سولو menjadi lebih indah السلام Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa tawfi'na Rasulullah Tiktabu mardot Allah Wa tihibu baadikum lelah Assalamu alaikum dengar radio dwasara di anda berada syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah tersambungkan dengan narasumber kita beliau nah. ini adalah sosiolog UI ya Sarifuddin Jakarta sekaligus juga direktur Pusat Kajian Hubungan Indonesia dan juga Malaysia. Kita akan sapa dulu beliau Dr. Musni Umar. Asalamualaikum ya. Pak Musni Umar. Waalaikumsalam Pak. Enggak begitu jelas. Iya, sudah terdengar Pak Musni? Ya, sudah, sudah Iya, Baik Pak Musni Umar, semoga kabar baik di kesempatan pagi kali ini Alhamdulillah baik Iya, Dari Solo, kembali kita minta waktunya sebentar untuk berbincang seputar tema kita di kesempatan kali ini ya, Ini apa namanya, Serumpun tapi tak pernah akur begitu Pak ya Ini salah satu <laughs> Ia, judul yang kita... Serumpun tak pernah akur ya Ya, sejak lama dan belakangan Malaysia dan Indonesia senantiasa mengalami pasang surut dalam pemberitaan Pak tentang keduanya saling yeah. klaim itulah, inilah ya kasus ini dan itu dan sebagainya mulai dari soal budaya, tibu lagi masalah makanan, masalah batas wilayah negara dan sebagainya, iya yeah. artinya kalau anda melihat dari semenjak lama ya atau semenjak dulu sampai dengan saat ini kok terus saja terjadi begitu barangkali bisa disampaikan dulu ini pak muslimbar berkaitan dengan hal itu kenapa ini iya, yeah. yeah. jadi uh, pertama kita memang uh, kita prihatin, mm. sangat prihatin dengan kondisi dengan kondisi ini kondisi hubungan Indonesia Malaysia yang yeah. tidak pernah mm -hmm. uh, Agenis, ya. damai sebagaimana mm. yang diharapkan ya. Uh, keadaan ini menurut saya ini harus di, ini harus apa kita lihat apa yang membuat keadaan ini tidak uh, sebagaimana yang kita harapkan ya. Pertama menurut saya mm. ...di Malaysia itu terjadi perubahan yang luar biasa. Yeah. E, mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat. E, dengan kemajuan yang mereka peroleh itu kemudian muncul kepercayaan diri mereka... ...kemudian mereka merasa mereka lebih baik dari Indonesia. Mm. Nah perasaan-perasaan seperti ini membuat e, keadaan ini makin tidak jelas karena... Yeah. Pada saat yang sama, Indonesia juga tidak mau dianggap remeh, dianggap lebih rendah daripada uh, Malaysia. Mm -hmm. Nah, ini uh, ma lebih memprihatinkan lagi karena terjadi di antara uh, generasi muda. Gitu, Ambilah mm -hmm. contoh yang kalau terjadi demo di Jakarta kan itu luar biasa. Mm -hmm penghakimannya terhadap Malaysia Man, begitu iya. juga yang kita saksikan kemarin dan dimuat di Youtube itu bagaimana orang-orang uh, ya. muda Malaysia hmm. menurut saya itu diorhanisir juga uh, mengukakan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan misalnya menyebutkan Indonesia itu anjing ini sesuatu yang tidak bisa diterima uh, oleh akal sehat ya. Hmm. Hmm. Uh, dan menurut saya ini tidak lazim terjadi di Malaysia karena ada Uh, apa itu kampanye yang dilakukan Malaysia itu sejak tahun 2005 itu budi bahasa budaya kita hmm. artinya mereka ingin uh, mengemukakan kepada masyarakat bahwa mereka dengan mengemukakan uh, perkataan yang bagus uh, dengan orang-orang uh, yang datang ke Malaysia itu Uh, itu artinya menunjukkan budi bahasa mereka yang tinggi gitu hmm. Tapi yang kita yeah. saksikan kemarin di stadion yeah. uh, Bukit, Bukit Jalil, Jalil ya. itu jauh dari itu semuanya Jadi hmm. saya kira ini merupakan uh, perubahan yang luar biasa Dan uh, kalau kita lihat ke depan ini lebih membahayakan hubungan kedua negara Karena hmm. yang berseteru itu sesungguhnya adalah lagi anak-anak muda hmm. Dan yeah, anak yeah. muda ini adalah generasi pelanjut Merekalah yang akan melanjutkan Hubungan Indonesia-Malaysia di masa depan Karena mereka pasti yang akan uh, tampil menjadi pemimpin Nah kalau saya lihat hasil survei di UI dan di berbagai mm -hmm. tempat di Indonesia Mencerminkan ketidaksukaan Malaysia yang begitu tinggi mm -hmm. Itu yeah. juga kalau kemarin terekspresi di uh, Stadion Bukit Jalil itu Juga generasi muda Malaysia sedemikian keadaannya Jadi uh, ke depan ini menurut saya baik duta besar Malaysia di Jakarta maupun duta besar Indonesia di Kuala Lumpur harus melakukan uh, penetrasi yang sangat kuat itu pada generasi muda untuk memberikan uh, uh, penyadaran bahawa hubungan Indonesia-Malaysia itu adalah sangat penting kerana itu ada uh, kesejarahan yang panjang, kita satu serumpun pada umumnya Mayoritas uh, beragama Islam, hmm. kemudian kokohnya ASEAN itu karena kokohnya uh, Indonesia dan Malaysia. Jadi hal-hal seperti itu uh, seharusnya dilakukan. Tapi sayang sekali baik duta besar Malaysia di Jakarta maupun duta besar Indonesia di Malaysia itu mereka melakukan diplomasi yang ini apa tradisional. Hanya kalau ada kasus baru hmm, muncul, baru ya. accident, uh, ya. tidak melakukan pembinaan hmm. dan penetrasi ke masyarakat luas itu untuk memperbaiki keadaan. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi gitu. Baik, Pak Mustiumar, kalau Anda melihat pola ketidakakuran antara Indonesia dan Malaysia di masa lalu dan juga masa kini, berarti terjadi pergeserannya. Kalau dulu barangkali negara atas nama institusi begitu. Betul. Kalau sekarang itu lebih kepada. Bagian dari Maka, sebuah ini betul, aja ya, tekalder yang ada ya, di sana jadi, yang lebih muda. Betul sekali. Hmm. Kalau dulu itu kan antara negara dengan negara. Yeah. Kita lihat hmm. ketika Bung Karno melakukan Ganyang Malaysia itu hmm. kan antar negara. Yeah. Tapi sekarang ini antar negara, antar pemimpin itu bagus sekali hubungannya. Yeah. Hmm. Yang justru sangat buruk itu adalah people to people itu hubungan people people antara yeah. masyarakat. Yeah. Indonesia dan uh, masyarakat Malaysia mm -hmm. dan ini menurut saya jauh lebih berbahaya. Saya mm -hmm. tidak bisa membayangkan kalau yeah. pada suatu saat muncul pemimpin Indo uh, muncul di dalam kampanye di Indonesia dia mm -hmm. menggelorakan kebencian pada Malaysia kemudian rakyat memilih yeah. uh, pemimpin itu kemudian yang terjadi uh, ya perang dengan Malaysia karena hmm. itu aspirasi dari masyarakat masyarakat uh, yang berkembang, ya. jadi ini menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang kalau dengan uh, antar negara dengan negara karena kan itu sangat terkait dengan pemimpin saja, Betul. tapi ya. kalau dengan masyarakat itu sifatnya laten dan setiap saat bisa meledak dan bisa membahayakan. Hmm. Nah ini barangkali yang menurut saya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia di, di, baik di yang ada di Kuala Lumpur ataupun juga yang ada di Jakarta. Iya, iya. Ya. Ada isu yang berkembang begitu Pak Musli Umar berkaitan dengan ketidakakuran ini kemudian juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain Yaitu pihak ketiga Betul. yang barangkali juga nanti akan memecah belah di antara Malaysia dan Indonesia. Kalau menurut Anda seperti apa ini, Pak? Benarkah demikian? Ya, saya kira, hmm? ya, jadi saya kira gini. Hmm. Ini kan Indonesia dan Malaysia, yeah. ini kan sebenarnya satu rumpun. Betul. Kalau dia kuat ini, hmm. itu akan ee uh, merugikan kelompok lain hmm, misalnya kelompok lain nah dan yang dirugikan itu kan dalam bidang ekonomi hmm. bayangkan kalau Indonesia dan Malaysia bersatu dan kemudian karena itu mayoritas muslim kemudian maju secara ekonomi kemudian secara politik kemudian juga bisa mereka menjadi uh, sangat kuat hmm. nah ini tentu saja orang-orang yang sudah menjajah Indonesia secara ekonomi dan politik itu tidak suka yang seperti itu hmm Nah ini sesungguhnya sangat tidak disadari oleh generasi muda di Indonesia dan Malaysia yeah. Dan juga saya kira para pemimpinnya tidak mm. menyadari itu Jadi memang ada masalah-masalah yang menyebabkan kedua negara ini uh, tidak rukun Tetapi kemudian uh, dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yeah. Yang kemudian makin lama itu makin uh, tingkat Ketidak sukaan antara masyarakat kedua negara itu makin besar, terutama di kalangan generasi muda. Dan saya kira ini adalah persaingan, persaingan. Hmm. Dan Malaysia terus terang saja sudah berhasil mengalahkan Indonesia dalam yeah. bidang termasuk sepak bola, <teba> bola kan, ya. hmm. uh, bola. Yeah. Jadi Indonesia itu kalah total. Hmm. Tetapi rakyatnya kan tidak mau di yeah. dianggap remeh. Oleh karena hmm. itu, menurut saya ini harus segera diperbaiki. Hmm. Dan uh, sebaiknya memang dari uh, pemerintah kedua negara itu memberi perhatian Memberi perhatian dan melihat segala hal yang kira-kira uh, merumitkan atau merusak hubungan kedua negara ini harus diperbaiki ya, Misalnya ambil contoh dalam hubungan uh, tenaga kerja di Malaysia eh, Tenaga kerja Indonesia di Malaysia Ini kan sebenarnya pemicu uh, banyaknya orang Indonesia tidak suka Hmm. Yeah. tidak bisa sekarang ini yang dilakukan pemerintah melarang orang Indonesia pergi ke sana gitu <g radish> karena ada beberapa kasus yeah. karena pemerintah kan belum bisa memberi lapangan pekerjaan pada rakyatnya hmm. tetapi apa yang harus dilakukan supaya ini bisa bisa apa bisa masalah TK ini tidak menjadi batu kerikil dalam hubungan Indonesia menurut saya saya pernah mengusulkan itu dalam berbagai pertemuan di Malaysia uh, supaya didirikan lembaga ini perlindungan di Malaysia perlindungan? perlindungan TKI dan PKI? majikan hmm. TKI dan majikan jadi majikan ya. harus dilindungi juga gitu hmm. ya harus dilindungi juga jadi karena itu menurut saya uh, menurut saya ini uh, sangat wajar kita melindungi tenaga kerja di sana tetapi juga sekaligus majikan dari misalnya Tiba-tiba TK Indonesia lari gitu, hmm. padahal sudah uh, uh, ada biaya transfer mereka bekerja di situ ya. Ini juga harus di, di, dilakukan, Dan, tapi sampai sekarang kan tidak ada respon. Jadi hmm. penyelesaiannya itu hanya kulit saja, hmm. kulit yeah. saja tidak pernah membumi. Itu akhirnya keadaan ini semakin tidak terluar uh, dalam hubungan kedua negara. Yeah. Ya, artinya bagaimana Pak? Sikap yang terbaik dari masing-masing pemegang kebijakan di masing-masing negara Malaysia maupun juga di Indonesia agar ini kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain begitu ya. Saya kira hmm. saya kira hubungan baik kedua para pemimpin di para pemimpin Indonesia itu itu harus memang dibumikan, hmm. di diimplementasikan ke dalam Hubungan antar masyarakat itu sendiri Terutama hmm. generasi muda yeah. Generasi muda itu yang harus dilakukan hmm. ya, Jadi jangan menganggap ini uh, Hal biasa Ini hmm. hal yang luar biasa menurut saya hmm. Sekali lagi Karena yang berseteru ini sesungguhnya adalah para pemuda Kalau yeah, yeah, <laughs> yeah. orang-orang tua itu Terus terang saja Apalagi para pemimpin agama Sangat tidak ingin hubungan Indonesia-Malaysia ini terganggu gitu. Hmm, ya. karena itu historis lah historis apalagi kalau orang-orang dari Sumatera itu sama hmm. sekali tidak mau karena itu ada kepentingan ekonomi kepentingan sejarah dan lain sebagainya tapi generasi muda khususnya di berbagai universitas terkemuka di hmm. Indonesia itu itu tidak bisa menerima karena hmm. dengan kemajuan Malaysia mereka kemudian merasa pongam, merasa sombong hmm. Nah, jadi ini menurut saya hubungan antara para pemimpin di tingkat pemerintahan itu harus dibumikan hmm. hingga juga terjelma hubungan antara people-to-people people, people Malaysia so people, dan yeah. Indonesia itu hmm. terutama di kalangan para pemuda. Hmm. Sebenarnya di di di, di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sudah ada desk Pemuda hmm. Indonesia Malaysia. Tetapi sekali lagi itu lebih banyak uh, kalau ada masalah kemudian dia bekerja. Hmm. Kalau ya. tidak ada masalah, tidak bekerja. Padahal yang diperlukan itu adalah bekerja secara terus-menerus, uh, anggarannya harus disiapkan, dan itu hendaknya orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang tahu Malaysia itu bisa dimanfaatkan untuk membangun hubungan kedua negara ini. Hmm. Okay. Begitu Pak. Baik terima kasih uh, Pak Doktor Musni Umar Atas waktunya okay, di kesempatan kasih. kali ini Semoga juga bermanfaat ya Allah, Insya Allah mudah Pak Semuanya sukses ya Dan ya. dalam perlindungan Allah dan, Insya Allah Amin, uh, ya, amin ya Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mendengar radio dewasa ini di Anda berada, perbincangan singkat kita bersama dengan beliau Dr. Musli Umar ya, sosiolog UIN dan juga direktur Pusat Kajian Hubungan Indonesia Malaysia Fakultas Ilmu Sosial Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, baru saja sudah kita lakukan berkaitan dengan satu tema yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda, serumpun tapi sering tidak akur ya. Ternyata ada semacam pola perdeseran peringkat ya. kalau duri antar negara, negara dengan negara ya, institusi dalam hal ini dalam perkembangannya memang ada kecenderungan lebih kepada anak muda ya karena perubahan yang begitu luar biasa cepatnya di negeri Malaysia ya, pendengar. Baik kita menuju ke penelpon yang berikutnya ada Pak Didi yang ada di Seragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salman J. Al Faris. Betul Pak Didi kabar baik semoga pagi kali ini Pak Didi Alhamdulillah Mas Salman. Alhamdulillah semoga Pak Didi bagaimana ini. Ya makinnya? jadi serumpun tapi sering -akur. Tapi, tak akur. pernah akur. Betul. Memang. Dasar serumpun itu tidak akan pernah akur. <laughs> gitu ya. Yang akur itu sakidah. Sakidah. <laughs> ya begitu ya. <laughs> jadi, jadi sudah dimaklumi ya. Jadi ini memang. Uh, uh, kalau serumpun ini. Apalagi serumpun itu kalau diterjemahkan ya. Mm -hmm. uh, dalam arti kepemimpinannya ya. Mm. Jadi kepemimpinan. Indonesia ini Sebagai produk Dari penjajahan Belanda ya. Sedangkan Kepemimpinan Malaysia Produk dari penjajahan Inggris ya. hmm. Ini sudah beda ya. Kalau Belanda itu Adalah kapitalis kere hmm. Kalau Inggris itu Kapitalis kaya oh, yeah. Jadi ini uh, Mempunyai suatu kelas kluster sendirilah mm -hmm. Kalau dari segi susul Oleh karena itu Indonesia ini kalau menurut historinya pertama dipimpin oleh kaum intelektual ya, hmm. ya jadi seperti Bung Karno, Sahrir, hmm. apa uh, siapalah uh, dari Masumi itu uh, apa namanya uh, siapalah itu saya lupa lah itu <laughs> kemudian lainnya ya tapi sayang itu ya kelas intelektual yang uh, waktu itu progresif revolusioner. Kemudian berganti dipimpin oleh kelas militer. Lah hmm. ini merosot itu dalam segi intelektualnya, ya? hmm. yang yang tadinya otak sekarang hmm. otot. Lah ini susah ini ya. Lalu hmm. nah, oleh karena itu otot ini biasanya ya yang penting ototnya besar lah. Hmm. Otaknya semakin kecil ya, ndak apa apa lah. Lah hmm. <tuh> <tuh> ini ini dan lebih parah lagi ya. Hmm. Indonesia ini sekarang ini dipimpin oleh kaum-kaum kapitalis ya, kapitalis riba lagi, kapitalis yang tidak produktif, gitulah, hmm. kapitalis yang sukanya menjarah korupsi, dan terusnya ya dan inilah yang sangat parah sekali, sehingga kepemimpinan kita itu makin lama makin terprosok ke jurang ya boleh gak, hancuran, ya. Muka -muka hmm. tidak kehancuran ya, moga-moga tidak, ke jurang lembah-lembah yang Dalamlah sulit untuk naik lagi, betulalah ini eh, memerlukan suatu pemikiran yang tentunya seharusnya nanti bahwa kepemimpinan Indonesia ini dipimpin oleh kelas ulama. Jadi dalam arti ulama bukan orangnya, tapi sifat-sifat keulamaan, betulah. Sehingga inilah saya kira eh, salah satu kepemimpinan yang menyebabkan konflik dengan Malaysia sebab Inggris itu mengopini kepemimpinan Malaysianya adalah kepemimpinan feodal. Hmm. Jadi mereka itu walaupun Islam tapi dilestarikan oleh Inggris kepemimpinan feodal. Memang Inggrisnya negara feodal ya yeah. negara eh, kerajaan ya. Oleh karena itu konflik yang ada terjadi di sini adalah. Hmm. Komplik antara kepemimpinan yang berbeda pandangan, sikap dan watak karakternya masing-masing. Hmm. Oleh karena itu sulit disatukan kalau tanpa keduanya yang sebenarnya semua mempunyai benih-benih keislaman tapi tidak berkembang dengan baik ya. Padahal eh, apa namanya? Oh, Barat lah termasuk Inggris maju karena menjauhi agama ya atau di sini, istilahnya itu agama Kristen lah di sini ya jadi Eropa maju karena ia menjauhkan diri dari agamanya sedangkan orang Islam mundur karena ia ia juga menjauhkan diri dari agamanya ya jadi ini ini uh, kalau Islam itu kan progresif ya yeah ilmu pengetahuan dengan apa naif konsep jihadnya itu bukan dalam arti jihad penja, apa penjajahan perang-perang kolonial atau perang imperialis yang merusak, membakar dan mem, apa namanya mengindas. Tapi kepemimpinan Islam ini dengan jihadnya itu justru mengembangkan semacam kesejahteraan umat baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun di bidang ekonomi ya, dan agamanya ya ini bedanya saya kira yang uh, perlu di uh, di apa dipahami yang ketiga tentunya ini karena apa ya karena tadi ya kemajuan baik kekuatan militer kekuatan politik kekuatan ekonomi dan budayanya ini jauh kalah sekarang kita dengan Malaysia ya. E, sehingga kita ini seolah-olah walaupun negara besar ya. Dengan wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke. Tapi besarnya itu besar korupsinya ya. Jadi bukan besar kepemimpinannya ya. Nah inilah yang menyebabkan orang-orang Malaysia ngenyek ditulah termasuk ketularan generasi mudanya ya, ya karena kepemimpinannya ya, hmm. memang hmm. ya memang begitu ya memang kepentingan peudal itu kan menyerik kepada budak-budaknya hamba-hamba sahayanya itulah ya dianggap bahwa tenaga-tenaga kerja kita ini sebagai hamba-hamba sahayanya jadi bukan bukan islamnya yang menonjol di sini ya oleh hmm. karena itu ada yang menilai malaysia itu islam sekuler hmm. Ya, hmm. ya jadi inilah yang saya kira perlu dibenahi oleh kedua belah pihak yang sangat sulit sebenarnya tergantung kepada kepemimpinan kedua negara ini. Ya, kalau kepemimpinan kedua negara ini betul-betul eh, eh, taruhlah mendekati titik-titik persamaan dalam akidah, saya yakin ini eh, Malaysia dan Indonesia akan semakin kuat. Sebab apa? Semakin teliti umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, maka semakin maju ia dipandang dari segala segi. Sebaliknya semakin jauh dari ajaran-ajaran agamanya, maka umat Islam itu akan menjadi, se uh, apa uh, menjadi uh, semakin mundur dalam segala bidang. Hmm. Yeah. Termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ini, Maka dalam perseksi umat Islam, agama adalah suatu unsur mutlak untuk kemajuan dan kesajajaran. Amin, ya. amin, jarulah ya. amin. Begitu Mas Salman Baik, ya. Kurang lebihnya mohon maaf wabiladi topik wajah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi yang ada di Seragamnya sudah panjang lebar disampaikan beliau tadi. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami Bicara soal Malaysia dan juga Indonesia memang sepertinya belum ini ya tidak ada rampungnya Sampai dengan saat ini masih saja ada berbagai macam riak gelombang yang senantiasa hadir dan juga dihadirkan ya Baik nanti kita akan berlanjut tentunya, tapi kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak beberapa yang berikut ini dan semoga juga anda masih terus kita bergabung bersama dengan kami dalam program kita. Assalamualaikum Indonesia dari 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101.4 FM Solo pendengar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, insyaallah. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والطفين رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo... ...dengan syariah hidup menjadi lebih indah... ...yang disambung siarkan melalui 101,4 DS FM Solo... ...masih hadir ke ruang dengar Anda. Untuk Anda di pagi kali yang baru saja bergabung bersama dengan kami... ...tinggal sedikit waktu lagi kebersamaan kita berdengar ya... ...tapi tidak apa kalau Anda mau bergabung... ...boleh silakan masih kami buka kesempatan di 765 ...via telepon atau juga di SMS kami 081... 226-170777 bisa juga melalui rdsfmsoloetio.com kita menuju ke penelpon yang selanjutnya yang sudah sms semoga bersabar ya nanti insyaallah kita bacakan satu persatu sms dari anda di kesempatan kali ini seperti biasanya agak diakhirkan dulu begitu ya baik kita menuju ke penelpon yang keberapa ini ya ada afida, Assalamualaikum afida. mbak afida ya apa Iya, Mbak Afida di Boyolali. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak Afida bagaimana nih tanggapannya kaitannya dengan serumpun tapi Ini tak mengukur. Ini kalau dari saya pribadi gitu kan, mm -hmm. apa namanya eh, kalau, kalau malam mohon diwaatkan kita aja. Bagaimana? Jadi Dimana? kalau saya melihat itu sebenarnya Malaysia itu kan iri ya sama kita gitu, jadinya berusaha untuk selalu mengotak ati kesan kita, so berusaha untuk selalu menjatuhkan kita. Kalau orang iri gimana sih pasti akan selalu berusaha hmm. berusaha menjatuhkan begitu. Jadi kalau misalnya kita ya sikap kita kita tunjukkan sajalah kalau uh, gimana ya? Kalau kita tutup celah-celah untuk mereka bisa me mengejek kita, kita tutup celah-celah mereka itu bisa me memecah kita atau mungkin istilahnya gimana ya? Hmm, ya. Eh, uh, hmm? mengadu domba membuat kita hmm. uh, um, membuat kita emosi kita nah, hmm. tidak usah terlalu ter ter tidak usah terlalu yang sitar -sitar Mereka hmm. yang mendekati. istilahnya mau apa ya? kalau ya kita kembali kepada kalau orang iri itu gimana sih? Oh, pasti betul, kan juga ya. berusaha ya, akan selalu berusaha menjatuhkan kita. Hmm. ya kita sebagai mungkin uh, generasi generasi jadi yang masih pemuda atau mungkin remaja ya kita tunjukkanlah bahwa uh, mereka tidak bisa berbuat seenaknya saja hmm. atau mungkin uh, kita lebih bersikap positif lah, Gitu ya positif. Budaya ya. Pink hmm. Ya kita lebih bersikap positif. Hmm. Kalau memang hmm. mereka mau merebut apa namanya? Hmm. Merebut budaya budaya kita gitu kita. Uh, introspeksi dulu tidak dari kita apakah kita pernah menghargai budaya kita seperti hmm. itu jadi yeah. uh, kita lebih bersikap positif saja itu saja okay. mungkin eh yeah. uh, kalau salah, saya mohon dimaafkan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vida di Boyolali begitu ya. Jadi tidak perlu reaktif ya barangkali tapi juga responsif artinya kalau ada sesuatu hal yang sifatnya kecil bisa ditanggulangi, bisa kita padamkan kenapa kemudian dibesar-besarkan. Ada sesuatu hal yang ini sebagai kedekatan ya, ada hubungan timbal balik. Apalagi ketika berbicara soal mayoritasnya adalah umat muslim begitu ya. Bagaimana di sana ada konteks saling menasihati ya, tawas sobil hak, tawas sobil sober ini barangkali malah sesuatu hal yang lebih apa namanya mengademkan suasana ya, satu dan yang lainnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini dan kita masih menunggu juga. Yang akan telpon di 765-1818 silahkan, masih terbuka lebar untuk Anda pendengar ya. Nanti paling tidak sekitar ya 2 penelpon lagi enggak apa-apa ya. Kita akan sapa, setelah itu nanti baru kita akan bacakan SMS dari Anda yang sudah bergabung via 081226170777 ya. Kita menuju ke Wonogiri lagi, ada Pak Bambang ya. Ada tadi yang terputus, ya. mau dilanjutkan silakan Pak Bambang Saya mau ini. Mau tambahkan. Nggih, silakan Pak Bambang. Apabila terjadi konflik antara hmm. Mas dengan Indonesia Mesti Ratu Inggris itu berpihak Berpihak kepada? Indonesia Indonesia ya Kenapa? Kenapa? Bukankah di Indonesia Setia Asalip Agung Oh begitu, baik Ya terima kasih Pak Babang ya Ini sesuatu hal yang barangkali juga tidak kita inginkan ya Kalau kemudian konflik berkelanjutan Sampai terjadi konfrontasi barangkali seperti di masa lampau begitu ya ini kalau tadi Pak Babang mengindikasikan kalau sampai itu terjadi Inggris pastinya akan berbeda kepada Indonesia Kenapa? Karena Raja Eh Raja Presiden, eh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia begitu ya Ini mendapatkan gelar apa namanya Kesatria Salib Agung katanya begitu Oke terima kasih Dan pendengar satu penelpon lagi kalau ada ya Di 7651818 Kita akan menuju ke Mana dulu ini SMS dulu ya ini sudah banyak yang bergabung juga di kesempatan kali ini. Komentar dari anda, opini yang sudah anda sampaikan. Dan insyaAllah kita bacakan ya. Satu persatu SMS dari anda di program kita. Assalamualaikum Indonesia. Assalamualaikum. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفنا رسول الله فكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Ya kita menuju ke penel ke penel fon ke SMS dulu pendengar ya di 081226170777 sudah ada berapa yang bergabung di kesempatan kali ini kita mulai dari yang awalan ada Rahman yang dari Kalimambe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa mas begitu ya apa yang biasa sebentar mana yang tadi kau hilang wah hilang ini ya oh ini di sini ke bawah ya baik biasa mas begitu Ibarat rumah tangga katanya Itu bumbu-bumbu Cuma kalau Indonesia Sama Malaysia ibarat majikan dengan budaknya Jadi kalah <laughs> Kalah pinter katanya Indonesia cuma menang Ngotot atau jika okol akalai kurang Buktinya si padan lepas dari Indun Katanya begitu ya Wah oh, ini sebutan dari Malaysia Biasanya kalau sebut Indonesia itu Indun Anda di 314 kita harus mengakui Malaysia memang lebih cepat dalam kemajuan di, bidang, di banyak bidang. Karena kita sendiri kurang sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Ayo saling introspeksi diri, gak usah ribut-ributan gitu ya. Galang uhwa, satukan akidah, kalau sampai perang orang-orang kafir yang senang ya. Eh? Dari Umi yang ada di Sukoharjo. Kemudian ada di 387, Assalamualaikum Indonesia ngalah saja. Sejarah konfrontasi dulu satu tembakan meriam dibalas 100 meriam Malaysia atas dukungan Inggris. Mereka juga perang. Kemudian 349 Malaysia negeri pemberani dan culas hutan kita dibabat ya TKI dihabiskan pulau-pulau diklaim. Mereka tahu cara kerja pemerintah Indonesia tidak akan perang lawan tidak akan perang lawan Malaysia katanya begitu ya. Kemudian 904 dari Rahman di Sukarjo masih ini adu domba antar negara tentang mayoritas Islam tangkap provokatornya dan adakan silaturahim jangan ikut jangan kita ikut ikutan gara-gara hanya lihat koran supporter kita yop, jebur kolam kita marah-marah siapa tahu supporter kita jarang mandi jadi disuruh mandi ya karena tidak mau dipaksa mandi gitu katanya ya. Anda di 004, terima kasih. Mas itu perlu dicermati lagi, Mas. Yang di video itu loh, Mas. Kan mayoritas Cina dan orang hitam. Yang merupakan imigran dari India dan Bangladesh. Dan mereka bukan orang Islam, Mas. Perlu diingat, Indo dan Malaysia adalah orang Islam. Berarti ada pihak yang bermain supaya tidak bisa bersatu. Sebagai orang Islam, yaitu orang Yahudi di sekitar kita. Hati-hati. Anda di 214 terima kasih Kalau masalah budaya Sedikit yang saya ketahui Lewat bangku mahasiswa Seni katanya gitu ya Sebenarnya itu bukan 100% salah orang-orang Malai Katanya begitu ya Malaysia Jadi orang-orang Malaysia Itu apa ini Terutama yang masih keturunan Indo Menganggap itu adalah budaya Malai Coba kalau itu di Indo, Sekarang generasi muda itu sudah mau mempelajari Apalagi membanggakan budaya kita Contohnya tenun yang di Tawang Sari Sukarjo itu juga sudah tidak punya generasi penerus ya dari anda si Eneng yang ada di Juma Paulo ya anda di 667 juga terima kasih dari salah tiga Afifah bicara masalah hubungan hubungan negara dengan Malaysia mengingatkan Anna di tahun 2007 ya Anna sempat bersama di satu forum di klat belajar tafsir Al Quran sebuah pondok begitu katanya pesantren di Solo ini ya selama tiga bulan subhanallah. Dalam satu pandangan sama-sama pelajar keislaman Mereka baik-baik mas, tidak tanggung-tanggung Dari 21 peserta, 11 ikhwan dari negeri jiran Malaysia Kemudian anda di 305 dulu mas, negeri kita muslim Yang satu rumpun ini kan mau dijadikan satu Sehingga mempunyai selat malaka Yang mana lalu lalang pedagang dunia menjadi masukan Atau income negeri muslim kita Sehingga adil dan makmur Namun Zionis kan yang mesti enggak rela gitu katanya Uh, Muklis yang ada di Sukoharjo. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari Tohir yang ada di Sukoharjo melihat kondisi sekarang ini kita yang kurang wibawa mas, enggak punya nyali. Jika negara-negara kecil saja mudah melecehkan. Kalaulah mereka nakal itu pun urusan mereka kita enggak bisa ngurusin. Tetapi karena kita enggak berwibawa. Gada nyalinya, ini yang kita terima, ya, hadiah dari Allah katanya. Anda di 171 neng negarane Dewi Orang digateke neng Malaysia di Siosio munggole upah nyawane melayang. Kemudian berikutnya lagi dari anda di 250, sepertinya ada yang mengadu domba mas. Kemudian 344 serumpun tapi tidak akur, ya, karena si Unyil, eh si Unyil auto siapa ni? dihina si Upin Ipin meneng wae Mas Abdul Ghani di mana nih Madura ya Kemudian pas 94 eh, tak semangat terbarukan di Klaten memang kemaki Malaysia itu kabarnya yang bikin lagu kebangsaan Malaysia juga IR Soekarno kita Indonesia sekarang apa ini terlalu lemah dihina diklaim cuma bisa negur lagian SWBU Petronas di Indonesia sudah banyak tapi ada tidak SWU Pertamina di Malaysia dari Anda ya Taka semangat terbarukan di Kelaten Kemudian masih adakah ini Sebentar ini ada beberapa ya Meloncat-loncat ya Anda di 864 Saya yakin orang-orang kafir berada di balik berbagai konflik indonesia Malaysia. Waspadalah Waspadalah Waspadalah Anda kemudian juga di 347 Assalamualaikum, ada asalamualaikum salam dari Mas di Seragen. Ya, gitulah Mas. Kalau Malaysia kan maju di segala bidang. Kalau Indonesia maju di bidang korupsi, akibatnya uh, banyak ambassade yang berbondong-bondong ke Malaysia, katanya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar. Ada lagi dari Anda di 791 Terima kasih Ya salah siapa? Ini salah siapa? Oh begitu ya Salah siapa? Ini salah siapa? Begitu ya Jawabannya ada di pemimpin kita Karena harga diri negeri ini Telah digadekan ya Kemarin sempat nonton bola mas Wajar jika Indonesia kalah Karena rajin ninggalin sholat Bagda dengan tim Malaysia Beda dengan tim Malaysia Katanya begitu ya Oke Kok tahu ya Kalau sering ninggalin sholat Apakah sudah pernah cross check ke sana begitu? Kemudian, pendengar, adakah lagi yang sudah bergabung di kesempatan kali ini? Dari anda, ini sudah ya. Ini sudah kita bacakan tadi. Oke, sepertinya sudah SMS dari anda. Assalamualaikum Assalamualaikum Utahiyat at-habil jenna وقلوها يا طيور الجنة وتحية أطحاب الجنة قلوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم Ya SMS sudah kita selesaikan, Alhamdulillah kita sekarang menuju ke yang messenger pendengar ya Dari anda Muhammad Yuniarto Assalamualaikum Waalaikumsalam Justru disitulah Inggris atau juga Zionis bermain dengan standar gandanya Di satu sisi memberi gelar istimewa mereka ke Indonesia Tapi di satu sisi lainnya tetap terus membagi-bagi Malaysia Untuk terus memprovokasi dengan memecah belah Indonesia lewat agen-agen Zionisnya Sama seperti ketika Zionis mengagetakan momen G30 SPKI-nya untuk mengaburkan masalah Indonesia dengan Malaysia sekaligus mengaburkan konspirasi Super Semar waktu itu. Karena Soeharto dipandang lebih menguntungkan Zionis daripada Sukarno. Tetap waspada untuk mati selam katanya. Baik like, terima kasih untuk Bapak Muhammad Jiniarto yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Oke okay, find the light get the truth ya. Mendengar RDS FM di manapun Anda berada, Kebersamaan kita untuk program apa ini? Assalamualaikum Indonesia di kesempatan hari ini Selasa 20 Muharram 14.34 Hijriah bertepatan dengan 4 Desember 2012 Masehi. Sepertinya sampai di sini sudah kita bacakan SMS-SMS yang berdatangan kecuali yang belum ya. Yang belum dibacakan juga dong. Oke ya. kita habiskan dulu ya sedikit SMS dari Anda barangkali yang belum kita baca. Sebenarnya dari dulu Singapura selalu mengobarkan fitnah kepada Malaysia... ...agar bentrok, bentrok ke, ke dua rakyatnya. Tapi pemerintah Malaysia dapat memadamkan api kebencian... ...karena tidak berhasil. Kini Singapura mengadu domba Indonesia dan Malaysia. Tapi kita tak, tidak sadar. Malah mengikuti telunjuk-telunjuk Zionis Singapura... ...dan benci sama Islam, katanya begitu ya. Kotrek di Jatinom, ini bisa jadi ada kongkali kong... ...dari Yahudi Nasrani. Hati-hati, Zabro, jangan terprovokasi... Oke okay, kru gitu ya Zabro oke okay, kru Kemudian dari Andit di 494 Dari siapakah ini uh, Anda Kastatera Salib Agung Kok Rawani Karo Malaysia Katanya begitu ya Kemudian Sudah ya Kayaknya sudah kita bacakan ya Di kesempatan kali ini Dari Anda Kemudian Oke okay. Sudah ya Insya Allah sudah semuanya kita bacakan Di kesempatan kali ini Berarti itu tandanya Saya harus segera undur diri dari ruang Dengar Anda di program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan hari ini Saya Salman Dibantu rekan operator ada Fatah ya di sana. Kami serahkan terima kasih atas kerjasamanya Dan kita akan berlanjut lagi ya Semoga juga banyak hal yang bermanfaat ya Untuk kajian kita atau juga untuk program kita Di kesempatan kali ini pendengar Ada sesuatu hal yang bisa kita ambil tentunya ya Banyak pelajaran Berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di pagi kali ini serumpun tapi sering tidak akur Semoga juga ada paradigma baru berpikir dari kita berdengar ya Untuk mendudukan persoalan pada tempatnya Ya kita akhiri Dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan Alhamdulillah Subhanakallah Mabihamdika Asyadu'ala ilaih lantastag Baruqa wadubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اهلي خفي في الدرب بتضوي كلها كلمة حلو بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم